Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wassohbi azmain amam badu Yang saya hormati ketua majlis As-Salafi Kota Bandung Cimahi Yang saya banggakan ...seh yang dari Yaman Alhamdulillah sudah ada di belakang. Yang saya banggakan juga seluruh jemaah... ...baik putra atau bapak-bapak ibu ibu yang... ...saat ini akan melaksanakan kajian ilmiah. Sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Kapolres... ...yang siupnya beliau akan hadir di majelis ini namun dengan adanya kegiatan yang mendadak yang tidak bisa diwakilkan maka beliau memerintahkan saya selaku kaposek Cimahi untuk dapatnya hadir di kegiatan ini dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan iloratnya Pada kesempatan yang baik ini Kami bisa seraturahmi dengan bapak-bapak Ibu ibu sekalian Salawat serta salam Malilah kita limpahkan ke Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Kepada sahabatnya Dan mudah-mudahan mengalir kepada kita Selaku pengikutnya Sebelumnya mohon maaf Kami mungkin minta dipoto dulu Satu kali sebagai bentuk pertanggungan jawab kami dokumentasi, kegiatanin bahwa kami telah melaksanakan karena tadi saya lihat tidak boleh dipoto, ini khusus untuk kami tidak apa-apa ya Pak tidak apa-apa ya, sekali aja. tidak apa-apa ya ada anggota saya, mau foto saya, tidak apa-apa sekali bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih dari majelis yang mana telah melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi jemaah dan lebih umum lagi bagi masyarakat kota Cimahi seperti kita ketahui bahwa saat ini ada beberapa aliran yang bisa mengganggu NKRI oleh karena itu silahkan disimak dan di implementasikan di lapangan. Namun demikian, kami berharap tidak boleh melakukan tindakan manakala ada sekelompok yang bertentangan dengan kegiatan itu, kita melakukan hal yang frontal, kita melakukan yang hal anarkis untuk penegakan hukumnya nanti serahkan saja ke aparat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab harkam tikmas yang ada di jalan Republik Indonesia. Sementara untuk di wilayah Polsek Cimahi kami yang bertanggung jawab. Dan saya berpesan juga manakala ada kelompok-kelompok yang sudah mengarah seperti begitu, tolong sampaikan secepatnya kepada kami biar kami yang akan menindaklanjuti dan biar kami yang akan melakukan upaya-upaya hukum yang nantinya akan memberikan efek jera kepada mereka yang tidak bertanggung jawab itu saja mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan karena beliau sudah menunggu dari tadi dan selamat mengikuti kajian ini mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mari kita sama-sama menjaga MKRI yang sudah baik dan tetap Jaya Indonesia jangan sampai terkecah-kecah. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Di lahir topi kolega, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.